Hãy This is aku comeback ke my YouTube channel jadi kali ini aku nggak cover lagu orang tapi aku bawain aku coba bawain lagu sendiri dan di sini aku dibantuin sama ke Henry nah jadi di sini ke Henry tuh kemarin bantuin aku buat ngisi suara saksofon yes. itu jadi gimana kak kalau begini, menurut Henry? ya galau, -galau bisa merana ya kalian ini ya <laughs> digana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 Oke guys, so see you on my next video. Bye-bye.